Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu <tuh> alaihi wa sallam wa ba'd. Iqratubillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, sehat, sempatan. Kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk kita saling tawas obil haqqih wa tawas obil Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kebaikan yang banyak bukan hanya sekedar ilmu tapi juga bisa untuk mengamalkannya. Amin. الاخوات بالله رحمنا kita lanjutkan 바로 salat berjamaah di lima. Salat berjamaah uh, Ada pun dari sisi hukum Ini ada khilaf diantara para ulama Ada tiga khilafnya Ada yang mengatakan salat berjamaah itu adalah Sunnah, mustahabah Dan ini adalah mazhabnya lima syafi'i Yang menyatakan bahwa itu adalah sunnah Kemudian Sebagian dari ulama Pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu adalah Fardum kifayah halo sebagian sudah mengucapkan maka gugur kewajiban lain. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan bahwa fardu ain. Pendapat yang ketiga mengatakan wajib setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Ini halnya eh pendapat yang ketiga ini ini yang lebih banyak diikuti oleh para ulama salat itu hukumnya Siapa yang ditujukan Siapa yang wajib salat ini yang pertama adalah laki-laki ini laki-laki ini yang pertama yang wajib adalah laki-laki yang kedua adalah mukim Afwan yang wajib adalah laki-laki. Ah baik itu dia sedang mukim atau sedang safar sama. Jadi mukim dengan safar karena berjamaah ini wajib. Kemudian yang wajib yang ketiga, eh, wajib yang kedua orang yang wajib salat berjamaah yang kedua. Jadi kalau laki-laki berarti keluar dari laki-laki itu adalah wanita. Jadi wanita tidak wajib salat berjamaah di di masjid. Kemudian yang kedua Itu adalah yang wajib salat berjamaah ini tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang seorang itu mendatangi salat berjamaah. Apakah penghalang itu adalah sakit Apakah penghalang itu adalah hujan Atau penghalang-penghalang itu adalah yang, apa, yang lain Ketiduran dan yang lainnya Sehingga dia tidak ikut salat berjamaah Jadi yang wajib itu adalah Kalau tidak ada laki-laki dan tidak ada penghalang Dalil yang menunjukkan bahwa Wajib bagi setiap laki-laki adalah pertama bahwa Nabi sallallahu akan membakar rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Seandainya di dalam rumah itu tidak ada wanita dan anak-anak, maka tentu rumah-rumah mereka sudah dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalil yang kedua ketika Abdullah bin Muqtam Mama keringanan kepada Nabi sallallahu untuk tidak ikut salat berjamaah di masjid karena dia tidak ada seorang yang menuntun. Ya, pergi ke masjid karena dia adalah sahabat yang buta. Kemudian ketika salat sudah ingin pulang, Rasulullah bertanya kepada beliau, "Asami tanida, apakah kamu mendengar panggilan azan?" Nah, kemudian Abdullah mengatakan, "Iya." Apa kata Nabi sallallahu kalau begitu? penuhi panggilan azan. Nah, penuhi panggilan azan, ini dalil menunjukkan bahwa orang yang buta pun juga tetap wajib salat berjamaah. Tapi ini dalil yang paling kuat Yang menunjukkan bahwa salat berjamaah itu adalah wajib uh, ain. Tentunya ini maksudkan di sini salat yang wajib, salat berjamaah di di masjid itu salat wajib. Jadi bukan salat sunnah. Adapun paling sedikitnya jamaah Dikatakan jamaah itu minimal adalah dua orang Jadi dikatakan berjamaah itu minimal dua orang Jadi ada imam, ada makmum Itu minimalnya jamaah Maka sholat sendirian Di belakang atau di apa namanya memang ada khilaf Tentang apakah dia termasuk dalam berjamaah atau tidak Jadi misalnya ada satu orang dia paling belakang sendiri Di depannya itu sudah penuh sementara dia seorang diri di belakang Apakah dia masuk dalam kategori berjamaah atau tidak Ini memang ada khilaf diantara para ulama ya. Kenapa? Karena dia tetap harus berusaha masuk ke dalam shok Karena sendirian dia tidak dikatakan berjamaah Karena jamaah itu minimal berapa? Satu shok itu kan minimal dikatakan shok itu dua orang ya kan? Kalau satu orang itu kan tidak dinamakan soft kecuali Imam karena imamnya adalah sendiri yang di depan ini eh, apa namanya ada khilatai pendapat yang paling kuat dari para ulama itu merinci kalau di depannya masih ada yang kosong kemudian dia kok tetap membuat sock di belakang sendirian maka dia tidak ikut salat perjamaah jadi dianggap tidak salat berjamaah, jika di depannya masih ada yang kosong kok dia buat, buat sok di belakang sendirian maka dia tidak dihitung salat berjamaah, maka minimal itu harus ada dua orang imam dia makmum-makmum atau imam wa makmum kalau misalnya cuma dua orang ya berarti apa, yang ada hanya imam dan makmum adapun posisinya Posisinya itu adalah sejajar Imam dengan makmum itu sejajar Kita dapati kalau di masyarakat Itu paling tidak satu kaki Satu kaki ya, Artinya makmum itu mundur Di belakang imam Satu kaki minimal Artinya ada ada jarak Antara imam dengan makmum Ini bukan Kita katakan sof yang benar Jadi shaf yang benar itu adalah antara makmum dengan imam itu adalah sejajar. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas, demikian juga Abdullah bin Mas'ud, demikian juga Huzayfah bin Ulayyan yang dia salat sendirian, artinya dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi yeah. wasallam. Abdullah bin Abbas salat bersama Nabi, Abdullah bin Mas'ud juga pernah salat bersama Nabi, demikian juga Huzayfah bin Ulayyan salat bersama Nabi dan beliau menempatkan Budeva, Abdu'l-Mas'ud, dan Abdu'l-Mas'ud, di waktu yang berbeda, itu adalah diletakkan di samping kanan. Sejajar. jadi Tidak ada delil yang menunjukkan, bahwa, kalau makmum itu, adalah satu makmum, satu imam, adalah di belakang, makmum itu di belakang imam. Tidak ada. Semakin banyak jamaah, maka semakin baik. Maka, kalau mencari masjid, yang jamaahnya paling banyak. Itu pahalanya paling besar Antum salat berjamaah di masjid yang jamaahnya cuma lima Dengan di masjid yang jamaahnya adalah 100 Itu tentunya 100 lebih banyak Antum pahalanya lebih banyak Lebih banyak dapat pahalanya yang jamaahnya 100 Ketimbang yang jamaahnya cuma lima orang Itu kalau dilihat dari sisi jamaah Kalau antum ingin salat berjamaah maka cari jamaah yang paling banyak Lagi mana kalau situ jamaahnya 500 orang, tapi ahlul bidah. Yang satu ini cuma 5 orang, tapi dia lusunah. Lebih, lebih banyak mana? Kalau memang ahlul bidah itu imamnya, ahlul bidah dan artinya tetap dalam keviyah, tata cara salat itu adalah sesuai dengan, artinya tidak, tidak ada pembatal-pembatal salat di dalamnya, maka tetap dia lebih utama daripada 5 orang, walaupun dia lusunah jamaah kenapa karena kita katakan kalau misalnya imam kita bermamun kepada imam ahlul beda itu tetap boleh. Ahlul maksiat itu boleh. Tapi jangan sampai ya jangan, jangan sampai kita katakan salatnya nah, tidak ada salatnya itu yang yang merusak. Tapi kalau misalnya tadi salatnya ada yang merusak seperti tidak tuma'nina, maka ya tidak boleh walaupun jemaahnya banyak. itu tetap tidak tidak boleh. Atau kita ada misalnya apa? Imamnya itu adalah misalnya ahlu syiriki. Dia adalah bukun santet tukang sihir. Dia jadi imam masjid maka tidak. Tidak boleh kita bermakmum di belakangnya. Ini adalah apa namanya? Walaupun jamaahnya lebih banyak. Walaupun jamaahnya lebih lebih banyak. Yang jelas bahwa kita adalah memilih jamaah yang paling bagus. Yang bagus itu yang sesuai dengan sunnah dan zamannya itu banyak itu adalah yang paling utama De dia menunjukkan bahwa salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian adalah salat terjama timin salat istri Nabi ini akan menunjukkan keutamaan salat berjamaah keutamaan salat berjamaah itu banyak sekali Di antaranya adalah apa? Di dalam hadis ini disebutkan keutamaan pahala Bahwa pahala yang diberikan oleh sholat berjamaah itu banyak sekali 25 dan 27 itu bukan menunjukkan pembatasan Jadi dalam hadis yang disebutkan di sini 27 derajat, 27 derajat itu bukan menunjukkan pembatasan Bahwa pahala yang diberikan itu hanya 27 derajat itu tidak 27 dalam riwayat yang lain 25. Itu untuk menunjukkan jumlah yang sangat banyak sekali. 25 dan 27 itu hanya untuk mendekatkan pemahaman. Jadi mendekatkan pemahaman bahwa jumlah. Uh, pahala yang diberikan orang salat berjamaah itu besar sekali. Tidak bisa dihitung semuanya Jadi Nabi SAW menyebutkan 25 dan 27 itu untuk. Memudahkan bagi kita itu menghitung. Tapi sebenarnya itu tidak. Tidak tidak ada batasan. Karena orang beli di dunia saja beli besi, orang ke toko besi itu kan ada ukurannya, ukuran apa? Besi kan. 8 ada, iya kan? Kan kalau antum tanya 8 itu 8 kurus apa 8 gemuk? Ditanya. Iya kan? Karena 8 kurus dengan 8 gemuk itu ada ukuran besi sendiri. 16 itu 16 kurus apa 16 gemuk? Itu adalah apa? Itu ditukang besi saja. Berarti menunjukkan apa? 8 ini adalah apa namanya? Angka 8 itu hanya untuk mendekatkan pemahaman. Jadi apa namanya? Sama dengan dalam hadith. Jadi kalau bilangan, koedah menunjukkan bahwa bilangan itu tidak menunjukkan pembatasan. Seperti misalnya Allah punya nama 99. Innalillahi tisatan wa tisina isma. Allah itu punya 99 nama Apakah nama Allah itu terbatas Hanya 99 Tidak, ini bukan Koedah bilangan itu tidak mesti Menunjukkan pembatasan Kecuali ada dalil yang menunjukkan Memang bilangan itu dibatasi Seperti misalnya apa salat wajib itu hanya 5 <tuh> salat wajib itu Hanya 5 Jadi ini memang pembatasan Seperti misalnya apa Zakat Nisotnya itu sekian Itu sudah ada pembatasan Jadi kalau tidak ada Dalil yang menunjukkan e, Pembatasan yang pasti Maka kembalikan ke hukum Masalnya bilangin itu adalah Bukan menunjukkan pembatasan Termasuk di dalamnya Keutamaan sholat berjamaah Kemudian keutamaan Sholat berjamaah yang lain Artinya apa namanya Kita lihat faedah Fa'idah bahwa salat berjamaah itu bisa saling ta'aruf Bisa saling kenal satu dengan yang lainnya Orang kalau salat berjamaah itu Dia bisa kenal antara jamaah satu dengan jamaah yang lainnya Itu keutama Kenapa? Karena keutama dengan adanya ta'aruf Artinya bisa saling kenal antara satu dengan yang lain Ini akan uh, mempererat luhuah islamiya Dia bisa mendapatkan pengalaman Dari masing-masing Demikian juga misalnya apa namanya Dengan adanya salat berjamaah ini Itu tentunya adalah apa Itu akan mendapatkan faedah Baik dari sisi ekonomi nah, ekonomi Kalau ekonomi apa Kita katakan karena Disitu orang yang sholat berjamaah disitu Kan macam-macam, majemuk Ada orang kaya, ada orang miskin Ada orang yang pengangguran Ada orang yang Hai uh, pekerja keras ada yang uh, disitu ada semua bercampur maka dengan adanya salat berjamaah dia bisa mendapatkan faedah bisa mendapatkan faedah bahwa apa uh, dia bisa mendapatkan informasi bahwa di sini ada peluongan pekerjaan kemudian uh, ada informasi bahwa Hai uh, dia butuhkan tenaga karyawan misalnya maka dengan adanya salalat berjamaah itu dia bisa Mendapatkan informasi Demikian juga dari Kita katakan dari politik Dengan salat berjamaah ini adalah apa Dari sisi politik bahwa kekuatan Islam itu Adalah dilihat dari jamaah Karena Nabi SAW itu melihat Pasukan, pasukan Nabi SAW Itu adalah di, di masjid Kelihatan Jadi ini menunjukkan bagaimana apa, Kekuatan eh, kaum muslimin itu Bisa dilihat di, di masjid Kemudian juga Nah tentunya dari banyak yang lain Dari si sosial Dari sisi sosial bahwa Orang yang salat berjamaah itu Masya Allah Coba kita lihat contoh masjid Percontohan di Jogja Itu kan adalah Jogokarya Itu masjid Jogokarya Kenapa? Karena saldo itu tidak pernah lebih Selalu nol Kenapa dibuat nol? Kenapa? Karena tidak kesandainya masjid ini kan ada misalnya Infak Jumat hari ini adalah 1 juta sekian Terkumpul sudah berapa Misalnya 40 juta, 50 juta, 20 juta iya kan? Orang akan melihatlah itu uang dananya untuk apa 20 juta, 30 juta Orang masih iya kan untuk diapain dana-dana sebesar itu Kalau Jogokarian dapat uang sekali misalnya 12 juta, 10 juta, 5 juta misalnya Itu setiap Jumat mesti habis, mesti nolak Kenapa? Karena dipakai untuk kegiatan masjid kan? Untuk kegiatan masjid Bahkan dapat siapa yang sholat berjamaah 4 lima kali dalam sehari semalam Sholat berjamaah ada absennya ya kan? Nanti satu tahun bisa dapat umroh haji Sampai dapat bisa dapat umroh dan haji Kemudian apa? Tiap pagi pengajian salat subuh berjamaah di masjid Mesti dapat sarapan Itu mestik. Jadi pakai dana masjid dipakai untuk sarapan ya. Kemudian itu jamaah Jadi akhirnya orang pada berdatangan Orang pada berdatangan sholat subuh Bukan sekedar Walaupun niatnya awalnya itu adalah dunia Tapi kan membiasakan Ketika dia salat berjamaah di masjid Akhirnya apa? Semua sama-sama merasakan Bisa makan soto, bisa makan nasi Budok, bisa makan Dia, dia bisa merasakan Jadi menunjukkan kebersamaan sosialnya itu tinggi sekali Kemudian kita lihat belum lagi anak kecil Mereka membiasakan Anak-anak itu kecil SD sampai ini Sudah sholat berjamah di masjid subuh Dia dapat sarapan pulang di Samumi Kasih uang, uang jajan Anak kecil kalau sholat berjamah subuh Kalau dia mereka ikut salat subuh berjamah di masjid Jogokar Itu dapat uang Akhirnya anak kecil itu sudah terbiasa salat subuh, subuh, Jadi memang niat awalnya hanya untuk dapat uang, tapi kan setelahnya dia sudah rajin, artinya dewasanya itu dia apa? Pertumbuhannya Satu tahun kemudian anak itu sudah apa namanya? Sudah terbiasa salat subuh di masjid. Kita lihat kan masjid, masa masjid salat subuh zamannya cuma 2, 3 Artinya apa? Masjid itu bukan sebagai pusat kegiatan Islam. Ini adalah bagaimana bagaimana tamir masjid itu membuat bagaimana masjid ini dijadikan apa? Dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Ini adalah itu contoh. Jadi dengan adanya salat berjamaah itu faedahnya setidaknya kita lihat dari sisi sosial, ya kan? Masyarakatnya itu sudah mulai paham salat berjamaah mereka sudah mulai adanya apa namanya e, tidak perlu lagi diundang salat berjamaah tidak karena memang undangan salat berjamaah itu memang dikasih undangan orang per orang seperti kayak diundang manten iya kan memang dikasih undangan kamu diundang salat dzuhur diundang salat ashar diundang karena memang untuk mengajak ini e, manajemen karena kita katakan apa namanya kekuatan Islam kalau diatur dengan manajemen yang kuat itu jadi kuat. Tapi itu keutamaan dari salat berjamaah. Belum lagi keutamaan salat berjamaah itu tidak membedakan antara yang kaya dan miskin, tidak membedakan semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam salat berjamaah itu adalah dilatih tentang kesabaran dilatih kesabaran dilatih tentang apa namanya Kenapa karena orang yang salat berjamaah itu kan dia tersabar dengan imam karena ada imamnya yang panjang ada imamnya yang pendek terkadang imamnya itu panjang terkadang imamnya itu adalah misalnya pendek kalau pendek senang dia kalau panjang itu mulai tidak suka ini adalah apa untuk melatih di dalam diri kita dengan salalat berjamaah itu adalah kesabaran adalah Dengan adanya salat berjamaah itu sebenarnya itu faedah yang paling besar dari sisi psikologi. Psikologi adalah apa untuk jadi apa? menahan emosi. Emosi kita yang dulunya besar dengan antum salat berjamaah setiap hari Lima waktu itu akan mengurangi emosi-emosi ini. Walaupun kita tidak ada niatan saya pengen anu untuk mengurangi emosi, di salat berjamaah itu sudah mengurangi emosi kita emosi emosi kenapa karena dengan adanya ini kita sudah mulai kita salat berjamaah, sudah mulai apa namanya? terbiasa. Lama pun juga enggak ada masalah, ya kan? E, pendek pun juga alhamdulillah, ya kan. Ini sudah artinya emosinya tuh udah mulai stabil. Dengan adanya salat berjamaah. Ini kita tinjau, belum lagi ah ditinjau dari sisi kesehatan. Salat berjamaah Karena orang sholat berjamaah itu Saya katakan emosi Saya tadi emosi itu Itu mesti akan di tekan Coba di, di, dikurangi Kenapa? Orang biasanya sholat sendirian Dia maunya itu Satu sob itu sendirian Tidak boleh ada kanan kirinya Kalau ada yang jejak dia Rapat Itu dia emosi Iya kan? Coba kalau antum ada Dapatnya ada orang yang Kita rapatkan Kaki kita kita rapatkan ke kakinya Dia langsung Dengan wajah tidak suka Kadang emosi, dia minggir Kemudian kita geser lagi Dia malah tambah marah Ini biasanya orang yang salat berjamaah Karena dengan terbiasa sholat berjamaah itu Akan Mengurangi Emosi emosi yang ada di dalam tubuh kita Itu salah satu faedah Kemudian belum lagi faedah dari sisi apa? Kesehatan Dari sisi kesehatan dengan sholat berjamaah dan dengan salat berjamaah itu orang yang salat ada sisi kesehatan itu kok sama ketika ruku ada lagi buku yang buku yang dituliskan oleh banyak saya kira banyak buku dari yang hatinya hanya sekedar pengetahuan aja kalau saya baca buku misalnya dari para dokter itu misalnya kalau ruku itu faedahnya ini ru eh, tidak ruk, sujud duduk di antara dua sujud apa faedahnya dari sisi kesehatan? Penyakit apa yang bisa dihilangkan dengan adanya uh, seperti ini? Ini ya kita katakan itu kan faedah dari sisi yang lain. Tapi itu faedah dari salat berjamaah. Kemudian juga uh, sebagaimana hadis yang disebutkan di poin 146 Nah, ini in delila menunjukkan bahwa imam itu adalah harus diikuti di sini adalah kewajiban ada hukum di sini adalah makmum itu wajib mengikuti imam dalam perkara-perkara yang wajib saya ulangi bahwa makmum wajib mengikuti imam itu dalam perkara-perkara yang wajib Adalo dalam perkara-perkara yang sunnah maka itu adalah diberi kelonggaran masing-masing. Misalnya apa? Ya? Apakah harus kita bacaan sunahnya imam juga harus kita ikuti? Tidak. Misalnya imamnya membaca doa iftitah, Allahumma ba'id. Antum baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikalllahumma Berbeda antara doa iftitahnya imam dengan makmum. Itu tidak harus tidak harus mengikuti. Bacaan doa rukunya imam, subhanarabbil azim antum tidak subhana rabbi tapi mengucapkan apa subhana subhana rabbana wabi hamdi kallohumma vildi, misalnya jadi tidak harus untuk perkara yang sunnah itu tidak harus tapi untuk perkara yang wajib harus artinya apa kalau imamnya berdiri antum harus berdiri imamnya duduk antum harus duduk imamnya ruku antum harus ruku Igen? dalam perkara-perkara yang wajib itu harus kalau dalam perkara yang sunnah tidak harus misalnya apa, kefiah duduk ternyata imamnya itu duduknya ketika sholat subuh, tahiyyat, tawarruf iya kan antum duduknya apa iftiros, itu kan berbeda ini boleh, kenapa kan dalam perkara bukan perkara yang wajib yang wajib itu kan sama-sama duduknya cuma kefiah duduk itu adalah berbeda antara imam dengan makmum itu adalah kita katakan tidak harus sama paham ya Jadi mengikuti imam itu hanya untuk perkara-perkara yang wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna man jaa'a Dijadikan imam adalah untuk diikuti. Dijadikan imam artinya wajib bagi makmum mengikuti imam. Dalam perkara apa? Yang wajib. Mana dalil yang menunjukkan wajib? Adalah hadis selanjutnya, fa iza Jika imamnya adalah takbiratul ihram, maka wajib kali takbiratul ihram semuanya. Artinya apa? Ini wajib kalian juga takbir. Nah, ini adalah kenapa? Karena takbir atau diharam adalah termasuk rukun salat sholat. Walatukabbiru hatta yukabbir. <tukabbir> Janganlah kalian takbir terlebih dahulu sebelum imamnya takbir. Artinya apa? Ini dalil yang menunjukkan tidak boleh anda mendahului imam. Tidak boleh juga terlambat dari imam. Jadi hadis ini menunjukkan juila imam terutama dijadikan imam adalah untuk diikuti, tidak boleh mendahului, tidak boleh juga apa? terlambat itu maksudnya apa? E, mengakhirkan. Imamnya sudah takbir, kita masih berdiri. Itu enggak boleh. Kalau imamnya sudah takbir, maka kita langsung takbir. Kenapa? Mana dalilnya muka huruf fa? Huruf fa pada kalimat fa kabiru huruf adalah tertib itu urutan tapi tidak ada senggang waktu Fah disitu adalah apa? urutan tapi tidak ada senggang waktu begitu sudah imamnya takbir maka langsung diikuti oleh makmum takbir jadi tidak boleh apa, imam makmumnya masih apa ngobrol masih berbicara padahal imamnya sudah takbir tidak boleh Begitu imamnya sudah takbir maka langsung kita takbir Jangan kita mengunda nah, Tidak boleh mendahului Kalau mendahului tadi Tidak boleh Jadi ini termasuk perbuatan yang diharamkan Apalagi kalau kita apa Menyengaja masuk bersama imam itu Ketika mendapati rukunya imam Wah saya pengennya masuk Ketika imamnya ruku Kalau imamnya ruku kan Dapat satu raka Tidak ada Tidak perlu saya capek-capek membaca Al-Fatihah. tidak perlu saya apa namanya? Tinggal ruku saja, Allahu Akbar, ruku. Saya sudah dapat satu rakaat. Ini kan salatnya anak kecil. Ya. Kalau orang dewasa ya berarti tidak beda, tidak ada bedanya dengan anak kecil kan begitu ya, gitu. Jadi tidak boleh sampai kemudian terlambat terima, apalagi salat terawih. Ini yang paling banyak kalau salat terawih. kalau salat Tarawih kan yang Nunggu imamnya ruku baru ruku Itu kan anak kecil Kemudian selanjutnya wa Jika imamnya ruku Maka rukulah kalian semuanya Artinya apa? Jangan sampai mendahului rukunya imam Jangan juga terlambat dari rukunya imam Tidak boleh Karena huruf fa tadi Itu adalah urutan Tidak ada senggang Waktu jadi begitu imamnya ruku maka langsung diikuti ya, rukunya oleh makmum tidak boleh mendahului tidak boleh juga terlambat makanya tadi ketika kita imamnya ruku kita baru al alhamdulillahirrohbilalamin makmumnya baru alamin ternyata imamnya ruku maka, apa? Maka, maka makmum wajib ruku tidak boleh makmum menyelesaikan surah al-fatihah loh ini kan al-fatihah rukun Rukun, iya rukun Artinya kalau dia membaca selesai al-fatihah Iya kan Selesai al-fatihah imamnya sudah Sudah berdiri, iya kan Ini adalah apa? Dia terlambat dari imam Maka ada dua madorak yang hilang Ada dua madorak Yang pertama adalah jelas Dia berdirinya Luput, yang kedua rukunnya luput Ada dua Tapi ketika dia membaca Baru satu ayat dari surah al-fatihah Ternyata imamnya ruku dia ikut ruku Berarti apa yang yang satu ini nah, di, Kita katakan adalah apa Dia gugur Tidak ada gugur ke, kewajiban surah al-fatihah bagi dia Itu sudah gugur Dan kenapa karena dia mendapati imamnya ruku Karena begitu imamnya ruku maka wajib kalian semuanya ruku Jadi seolah-olah Nabi SAW mengatakan begini Bagi kalian, siapa saja mendapati imamnya ruku, maka rukulah kalian semuanya Walaupun belum selesai bacaan Al-Fatiha Walaupun belum selesai bacaan surah Al-Fatiha Karena surah Al-Fatiha jelas adalah termasuk rukun Walaupun misalnya, pa, satu ayat dari surah Al-Fatiha Itu adalah tetap harus ruku Jadi, jangan menunda-nunda Wala tartau jangan kalian ruku artinya jangan kalian mendahului rukuk sebelum apa imamnya rukuk artinya tidak boleh mendahului dan juga tidak boleh terlambat hamida jika imamnya mengucapkan sami hamida fa maka ucapkanlah kalian bagi ma'mum artinya yang wajib bagi makmum Allahumma rabbana walakal hamdu Wa iza sajada apabila sujud fasjudu maka wajib kalian semuanya sujud. Walaupun belum apa namanya walaupun hanya mengucapkan baro samiallahu liman hamida misalnya Pak baru baru mengatakan rabbana rabbana ternyata imamnya sudah sujud dan memang Anda tidak bisa menyelesaikan kemudian sujud ya sudah sujud Adapun bacaan yang wajib itu sudah menjadi gugur. Ini adalah bahasa isyarat uh, untuk menunjukkan walaupun belum selesai bacaan. Wa la tasjudu <tosimu> hatta yasjud, jangan kalian sujud sampai imamnya sujud. Wa itashalla qa'iman, kalau imamnya salat sambil berdiri. Fa sallu julusa jama'u. Fa kalian salatnya sambil berdiri. Kalau imamnya salat berdiri maka tidak boleh kalian salatnya duduk kecuali ada uzur yang memang Anda tidak bisa berdiri. Ya. Ini adalah faiza sholla Demikian juga sebaliknya kalau imamnya salatnya sambil duduk, fa shollu qa'udan jama'an, maka wajib kalian, wajib semuanya kalian itu adalah salatnya sambil duduk walaupun kalian itu mampu berdiri. Kalau imamnya dari awal sudah duduk, maka ma'amun di belakang. Walaupun mereka kuat berdiri, tetap mereka harus duduk. Tetap harus duduk ini dalam rangka untuk mutabah atau lima. Adalah ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah wajib bagi makmum itu adalah mengikuti imam untuk perkara-perkara yang wajib. Bukan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian yang berikutnya, siapa yang berhad dari imam? Nah, ini juga termasuk dari hukum salat berjamaah. Maka salat berjamaah itu kan harus ada imam. Tidak boleh ada... Nah, di sini juga secara apa? Ini jadinya dia menunjukkan bahwa imam itu apa wajib diangkat untuk satu orang. Jadi wajib mengangkat seorang imam. Nah maka tidak boleh dalam satu masjid mengangkat lima imam itu enggak boleh. Iya kan? Ada lima imam. ada lima imam. Imamnya berantem, iya kan? Enggak bisa. Jangan karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan jika ada dua tuhan saja, ada dua tuhan, itu mesti berantem. Iya kan? Yang satu Pengen ini yang satunya pengen ini Maka tidak akan pernah ketemu Ada Tuhan yang menciptakan Nanti ada Tuhan yang menumbuhkan Ada Tuhan yang merusak ya kan? Ada yang menanam Ada yang menyirami Ada yang nyabut ya kan? Kalau tanaman itu tidak pernah jadi kan? Coba si A nanam Si B nyirami Kasih pupuk Yang C nyabuti ini tidak akan pernah jadi. Maka imam juga demikian. Kalau imam ada 3 imam atau ada 2 imam atau ada nah, di diangkat nah, imamnya diangkat artinya dia tidak diberikan nah kalau mengangkat salat dua imam sebagai misalnya ditetapkan kamu imamnya untuk salat ini nah kalau ini imamnya untuk salat ini ya boleh. Tapi kalau misalnya mengangkat di masjid nah Ini imamnya, ini nanti di, ada beberapa jamaah di dalam masjid. Maka itu tidak boleh. Nah, Salat buhur saja ada lima orang imam di masjid. Ada lima imam masjid. Ya ini ini yang, oh imam masjidnya ini kalau yang mazhabnya syafi silahkan bermakmum kepada imam yang ini. Kalau imamnya ini hambali silahkan anda bermakmum kepada imam yang hambali. Ya, ini tidak Ini tidak boleh. Jadi dalam satu masjid tetap harus ada Satu imam Tidak boleh mengangkat Dua imam nah, Ada pun kriteria imam yang perlu diangkat Yang pertama Sebagaimana disebutkan di bawahnya 147 Yaumul kaumu akra'uhum likitabilah Dalai yang menjadi imam itu adalah Orang yang pertama Akra Akra itu mananya lebih umum Daripada makna Ahfad Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, akra' itu lebih umum. Jadi bukan hanya sekedar dia hafal Qur'an, tapi lebih daripada itu. Jadi, kalau kita misalnya urutannya, yang pertama itu adalah paling tidak itu yang paling hafal Qur'an. yang paling Siapa yang mengangkat seorang imam itu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Siapa yang paling banyak hafalan Quran itu yang berhak untuk diangkat, diangkat jadi imam kalau sama-sama hafalannya sama-sama 30 juz sama-sama 30 juz maka apa? maka siapa yang paling berhaham terdipilih? fa'alamuhum bis sunnah siapa yang paling paham terhadap sunnah dari dua imam ini siapa yang paling paham terhadap sunnah minimal hukum salat minimal hukum sholat dan salat berjamaah. fi <coughs> kalau sama-sama pemahamannya, artinya hafalan Qur'annya sama, kemudian e, pemahaman sunnahnya juga sama, maka apa? Baru yang ketiga. Fa aqdamuhum Siapa yang lebih dahulu hijrah. Hijrah di sini maknanya ada dua. Ada dua e, ada hijrah maknanya Ada hijrah tempat, ada juga yang hijrah pemahaman. Kalau hijrah tempat itu kan tidak ada lagi hijrah setelah nah apa namanya eh tidak ada lagi hijrah, makannya enggak ada lagi. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada karena hijrah dari Mekah ke Madinie itu hanya sekali. Iya kan? Tidak ada lagi sesudahnya. Sekarang ini tidak ada. Saya ingin hijrah ke Madinah Tinggalnya di Mekah, tidak ada lagi hijrah ini Tidak ada lagi hijrah sos, e, ter, Mekah Dengan Madinah, itu tidak ada Adapun hijrah makan yang dimaksudkan Tempat itu adalah Berpindah dari tempat yang jelek ke, ke tempat yang bagus Itu namanya hijrah Tapi bukan hijrah secara Itu hanya hijrah secara Bahasa saja Jadi berpindah dari tempat yang jelek itu ke tempat yang bagus. Kalau Anda berada di lingkungan yang jelek, hijrah, pindah ke tempat lingkungan yang bagus. Itu namanya hijrah. Jadi itu dan ini adalah merupakan keharusan. Kalau antum tidak bisa bertahan di di wilayah yang jelek, ya sudah, jangan bertahan di situ. Karena manusia itu kan kalau di lingkungan itu kan kita lihat Ada orang yang berbuat baik di tempat yang bagus. Iya Ada orang yang berbuat baik di tempat yang jelek. Ada orang yang berbuat jelek di tempat jelek. Ada orang berbuat jelek di tempat yang bagus. Iya Ini adalah dari empat ini kira-kira yang paling bagus yang mana? Guru adalah apa? Anda Uh, berbuat baik di tempat yang baik, itu tidak ada tidak ada khilaf, ini yang paling besar paling utama, setelah itu yang kedua siapa? Uh, berbuat baik berbuat uh, kebaikan di tempat yang jelek kalau anda berbuat baik di tempat yang jelek itu berarti anda manusia yang terbaik itu manusia terbaik kenapa? karena dia berada di lingkungan yang jelek Afar uh, di lingkungan yang Di anda berbuat baik di lingkungan yang jelek Itu berarti menunjukkan anda manusia yang terbaik Karena apakah anda tidak terpengaruh dengan lingkungan Anda bisa mempengaruhi lingkungan Anda tetap berbuat kebaikan Walaupun anda seorang diri Maka inilah disebutkan dengan Al-Jama'ah sebagaimana perkataan Imam Malik Ma'wafakal haku uh, wa'inkum tawahdaq Kamu sesuai dengan Berpegang dengan kebenaran Walaupun kamu seorang diri Itu tetap disebut apa? Aljama'ah Antun tetap disebut aljama'ah Walaupun hanya seorang diri Artinya apa? Kalau anda seorang diri Berada di lingkungan yang jelek Dan anda tetap berbuat baik Maka itu adalah anda manusia yang terbaik Anda manusia yang terbaik Tapi kalau anda berbuat di tempat yang bagus Itu orang masih mulai wajar Itu wajar Jadi adalah apa? Tapi kalau Anda berbuat jelek di tempat yang bagus. Nah itu manusia yang paling jelek. Sudah lingkungannya bagus. Kok Anda berbuat jelek? Nah itu paling jelek itu namanya. Itu manusia jelek. Sudah lingkungannya bagus. ya Masih berbuat jelek. Kita katakan adalah apa namanya. Ini yang jelek. Taip ini adalah hijrah. Kalau sama-sama dia... Uh, hijrah di sini ya hijrahnya sama-sama hijrah. Nah, kita katakan hijrah tempat ada yang kedua hijrah pemahaman. Hijrah pemahaman itu misalnya apa? Ya artinya dia siapa yang dulu belajar Islam. Siapa yang lebih dahulu belajar tentang Islam. Karena biasanya lebih dahulu belajar Islam daripada yang belakangan itu biasanya lebih lebih kuat, lebih kuat keislamannya yang dulu yang dulu ketimbang yang belakangan. Walaupun ini bukan secara mutlak Karena ada orang yang Abu Hurairah itu belajar Islam dengan Nabi bersama berapa tahun? Hanya 4 tahun Kurang lebih 4 tahun Abu Hurairah Tapi yang paling banyak meruatkan hadis siapa? Abu Hurairah Dan ini wajar, kenapa? Coba begini Antum yang belajar seminggu sekali Dengan orang yang belajar setiap hari Sama enggak? Tidak sama Sama-sama kitabnya Tapi setiap hari Dengan orang yang seminggu sekali Kitabnya sama Itu tentunya berbeda ya kan? Artinya lebih banyak ilmu yang didapatkan siapa? Yang setiap hari Karena setiap hari kalau diajarkan buku ini Itu hanya berapa? Mungkin 6 bulan selesai Misalnya ya kan Kalau ini nah, Seminggu sekali Bisa habis gak satu Satu tahun? Belum tentu Iya kan? Adalah apa? Karena ya kita katakan ini adalah apa? Uh, itu apa uh, Abu Hurairah lebih banyak Meriwayatkan hadis Kenapa? Karena 4 tahun itu Itu waktunya penuh habis Abu Hurairah itu 4 tahun itu Bersama Nabi 24 jam 24 jam Bahkan dia tidurnya di masjid Itu Abu Hurairah Abu Hurairah tidak punya rumah Maka dia disebutkan apa? Disebutkan dia adalah Ahlus Sufah Abu Hurairah itu termasuk Ahlusufa, ketuanya. Ahlusufa itu artinya apa? Orang yang memang mengkhususkan masjid itu sebagai tempat tinggal hanya khusus untuk beribadah. Jadi dia tinggalnya di masjid. Abu Hurairah dia mengatakan apa? Saya, saya makan kalau Rasulullah makan. Kalau Rasulullah tidak makan, dia tidak makan. Kenapa? Karena memang hidupnya di masjid. Dan itu ada 70 orang sahabat. Bayangkan ada 70 orang sahabat yang memang hidupnya di masjid. 24 jam di masjid, tidak tidak punya tempat tinggal dan tidak punya penghasilan. Tidak ada tidak ada apa, dia makan itu seadanya. Rasulullah makan dia makan, Rasulullah tidak makan dia tidak makan. Artinya kena dan ini banyak kisah tentang mukjizat. Iya kan? Satu gelas diminum orang 70 cukup enggak? Enggak cukup. Tapi Rasulullah mendoakan. Satu gelas ini diminum 70 masih utuh. Satu gelas susu. Karena ada seorang sahabat kepengin ngasihnya sembunyi-sembunyi. Ya Rasulullah, saya pengin ngasih satu gelas susu, tapi buat antum aja. Ya kan? Rasulullah ngundang Al-Suffah, 70 orang di masjid, "Eh, hey, sini-sini, kita minum susu." Yang ngasih, antum kalau ngasih satu gelas Kan? Kepada satu orang Kemudian diumumkan 70 orang Kira-kira yang antum memberi gimana? Gimana? Ya Allah, nggak cukup satu gelas ya kan? Masa cuma satu teguh, satu teguh ya kan? Antum yang memberikan mungkin merasa Waduh, kok saya cuma pengen ngasih Rasulullah Tapi kan 70 orang diundang semuanya ya, Tapi Rasulullah tenang, nggak tenang Didoakan oleh Nabi nah, Diminum Yang sebelah kanannya udah dikasih Kanan minum Kok ini gak habis-habis gelasnya Susunya itu gak habis-habis Diminum sampai puas Nanti minum lagi sebelahnya Dikasih lagi sudah merasakan yang Sudah Alhamdulillah Minum lagi yang satu minum Kok gak, gak Gak kosong gitu loh gelasnya Diminum sampai 70 orang Itu satu gelas dan itu diminum, kalau sudah minum sudah, satu hari gak makan satu hari gak apa-apa kuat, itu para sohabat halusufa makanya kan halusufa itu makan dua biji kurma, itu bisa bertahan dua hari dua biji kurma Rasulullah itu kan dua biji kurma bisa bertahan dua hari lah kita satu kilo kurma gak kenyang-kenyang makan ratu roti Tidak kenyang-kenyang Padahal rotinya sudah banyak ya kan? Makan roti 10-20 Tidak kenyang-kenyang Tapi kalau suruh makan nasi Walaupun sedikit kenyang ya kan? Itu kenapa? Karena ya kebiasaan Orang Arab itu kan karena makanan pokoknya kurma Ya kan beda kalau di kurma Dengan dikasih yang lain Kalau sudah minum minum susu, kurma Itu sudah bertahan Itu para sahabat Terus suka, maka Tidak heran, kalau Abu Hurairah itu Adalah paling banyak meruatkan hadit Dari Nabi S.A.W. Tape itu hijrah Tapi kalau sama-sama apa? Sama-sama hijrahnya Maka apa? Faingkanu fil hijrah tisawa Kalau hijrahnya sama Faakdamuhum silman Siapa yang lebih dahulu masuk? Islam Atau yang sinan Dalam ruat lain sinan Siapa yang lebih tua usianya? siapa yang lebih lebih tua. Kalau kita di masyarakat siapa yang paling tua dulu? Iya kan? Siapa yang paling tua dulu itu yang jadi imam, tidak melihat siapa yang paling banyak hafalan Quran itu. Jangan, iya kan? Karena saya pernah dapati imam berantem sama sama imam. Yang satu imam bawa golok. Karena dia paling tua. Dia lebih tua. Masyarakat itu ketika pemilihan imam itu miliknya yang lebih muda dari dia. Lebih muda dari dia, yang tua enggak enggak terima. Dia tetap jadi imam, nekat jadi imam sambil bawa pedang. Iya kan? Tidak ada bangmu yang berani sudah karena dia sudah bawa pedang dan bawa golok di depan dia. Siapa yang berani eh uh, menghalangi. Itu sampai pernah begitu kejadian. Wake, kenyataan ini saya dapati sendiri jadi antara apa namanya pemilihan imam akhirnya kemudian karena apa namanya lama-lama tersingkir juga karena masyarakat sudah tidak simpati dengan imam yang suka bawa golok ya kan? akhirnya tersingkir dan tidak pernah lagi salat berjamah di masjid itu kasian ya oh sudah tua sudah tidak pernah lagi salat berjamah artinya dia sudah ya, tidak tahu kemana ribanya ya Jadi hey, itu uh, kita katakan adalah apa? Taib. Jangan dijadikan yang paling tua dulu, adalah yang paling Qur'annya. Tidak boleh seorang itu mengimami seseorang itu yang berada di wilayah kekuasaannya. Artinya apa? Tidak boleh walaupun dia imam di Masjid Taqwa di sini, maka tidak boleh dia mengimami masjid di Al-Mubarok, di al ya kan? Kenapa? Karena dia imamnya hanya wilayahnya itu di sini di Masjid Taqwa. Tidak menjadi wilayah dia di masjid yang lain. Maka tidak tidak boleh seseorang itu mengimami di wilayah seseorang itu di wilayah kekuasaannya. Itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya dia imam Masjid Taqwa, dia bertamu ke rumah saya. Siapa yang paling, paling berhak jadi imam di rumah itu? Tuan rumah, iya kan? Tuhan rumah, kalau tuan rumah yang mempersilahkan kepada imam Itu silahkan Itu berarti dia telah memberikan haknya Tapi kewajiban yang pertama Adalah ya, jadi imam itu adalah tuan rumah Ini adalah apa namanya Maka ketika misalnya di Mesiat Taqwa Saya diminta jadi imam saya Kalau ada imamnya tetap Tetap harus imam tetap didahulukan Tidak boleh Walaupun misalnya saya oh, Saya kan imam besar, tidak bisa Saya ini punya enggak boleh, enggak bisa. Kesombongan itu enggak boleh mengatakan saya lebih tinggi daripada dia. Saya lebih bagus bacaannya daripada dia. Saya yang paling banyak hafalan Qur'annya daripada dia enggak boleh. Ya kan? Tidak boleh seorang itu kecuali kalau dia punya wilayah kekuasaannya itu memang wilayah dia adalah pejabat uh, yang lebih tinggi. Maka saya mengatakan misalnya apa? Kalau dia kau A, misalnya kau Uh, atau misalnya dia apa kepala desa, kepala desa yang ada di sini berhak dia mengimami masjid manapun yang ada di wilayah desa itu. Demikian juga pak camat bisa jadi imam di masjid mana saja, di desa mana saja yang dia singgahi, di wilayah dia, kecamatan dia. Demikian juga bupati, bupati kalau misalnya bupati bantul di Bantul mana saja boleh jadi imam. Kecuali kalau dia apa? Yang kita katakan Ini kalau imamnya maksudnya laki-laki Kalau bupatinya perempuan Ya tetap tidak boleh mengimami laki-laki Haram seorang imam Itu laki-laki Wanita diimami oleh laki-laki apa Laki-laki diimami oleh wanita Itu haram hukumnya Haram hukumnya Laki-laki diimami oleh wanita Itu tidak sah salatnya Tidak sah salatnya Walaupun wanita itu adalah Paling hafal Quran ini tidak boleh tetap tapi tidak boleh jadi imam itu adalah wanita mengimami laki-laki. Demikian juga presiden. Kalau presiden di mana saja? Mulai dari Samang sampai Merokke dia jadi imam boleh. Tidak perlu izin. Kenapa? Karena itu wilayah kekuasaannya semua. Kalau memang wilayah kekuasaannya di mana saja dia berada, boleh. Tidak boleh seorang itu duduk di rumahnya, di atas tempat yang paling mulia, kecuali harus dengan izinnya, artinya di rumah itu saja, kalau misalnya jadi imam, itu tidak boleh, harus dengan izin pemilik uh, tuan rumah, hadis ini diberikan oleh imam uh, muslim jadi hadis ini, betul-betul memberikan faedah kepada kita bahwa yang merha untuk jadi imam, itu adalah pilihan-pilihan uh, yang disebutkan Nah di dalamnya. Untuk mengangkat seorang imam. Itu yang pertama adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Karena orang yang paling banyak hafalan Qur'annya itu. Bukan hanya dijangkat jadi imam. Tapi juga diangkat jadi ahli surah. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah. Itu adalah orang yang hafal Quran Itu sudah. Tidak ada lagi orang yang paling mulia di sisi Allah. Kecuali yang penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena yang orang yang hafal Qur'an itu sudah paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang hafal Quran itu paling dekat kenapa? karena dia yang dia yang menghafal semua firman-firman Allah ya kan? maka orang yang hafal Quran itu lisannya itu hanya Al-Quran, Quran, Quran Quran itu lisanya apalagi dia hafal dengan hadith dari Nabi SAW maka para ulama itu kan mulianya para ulama dimana letaknya uh, mulianya para ulama karena yang dihafal itu cuma Quran, Hadith, Quran, hadis lisannya itu tidak ada yang keluar kecuali apa? Qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul itu orang yang paling mulia. Ya kan? Lisannya itu tidak ada lagi kok berkata fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkataan manusia yang lain kecuali hanya qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Itu kemuliaannya para ulama. Maka ulama kalau berbicara itu Kita katakan adalah betul-betul sangat berharga. Kenapa? Karena yang lisan yang keluar ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi selain dari Allah dan Rasul ini. Tidak ada lagi perkataan dari Allah. Kalau Allah waqala Rasul. Kalau Allah waqala Rasul. Itu saja. Cuma dua ini saja. Itu kemuliaan. Ini orang yang paling mulia. Maka orang yang, paling, orang yang hafal Quran itu adalah orang yang. Paling dekat dengan Allah subhanahu SWT. Itu paling dekat. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah penghafal. Al-Qur'an. Apalagi sampai kemudian apa? Memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dia hafal Qur'an kemudian dia memahami apa yang difirmankan oleh Allah itu dia paham, dia paham maksudnya, artinya sesuai dengan tafsirnya, maka itu adalah ya, tidak ada lain kecuali adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi dia sudah paling apa namanya ketika lima masyafi mengatakan saya beriman kepada Allah beriman dengan yang diberitakan oleh Allah ala muradillah dan juga beriman kepada apa-apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat itu maka surganya orang yang hafal Quran pun juga surganya paling tinggi Kan surga yang paling tinggi apa? Jannatul Firdaus. Tapi Jannatul Firdaus itu masih ada tingkatan lagi. Firdaus saja itu masih punya tingkatan. Orang yang hafalannya 30 juz, dia akan menempati surga Firdaus yang paling tinggi. Sebagaimana riwayat dari Aisyah. Jadi surga Firdaus itu masih orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, itu yang paling tinggi. Kemudian nanti yang punya cuma 29 di bawahnya. Dia punya hafalan 28 di bawahnya. demikian seterusnya. Jadi adalah apa? E, kemuliaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Karena orang yang menghafal Al-Quran itu mestinya apa? Dia paling banyak ibadahnya. Mestinya paling banyak ibadahnya. Kenapa? Karena yang dia merwajah Al-Quran itu dari mana? Dari salat Dia bisa merwajah dari Al-Quran itu hanya dari salat Kalau dia memperbanyak salat itu sudah murojaal Quran. Maka orang yang hafal Quran itu kan salat malamnya itu kuat. Kenapa? Karena untuk murojaal Qurannya. Kan beda orang yang salat dengan orang yang hanya sekedar menghafal. Kalau dia salat berarti ada tambahan lebih. Dia bisa menghafal artinya dia bisa murojaal Qurannya dengan hafalan Al-Qur'an di dengan salat. Maka apa namanya? ee ini ada adab ya Ada adab untuk mengangkat seorang imam kemudian juga ada adab yang lain bagi imam bahwa imam itu adalah punya kewajiban untuk mengatur sob mengatur, meluruskan dan merapatkan sob itu kewajiban bagi imam imam punya kewajiban untuk kemudian mengatur sobnya, mengatur meluruskan dan merapatkan itu kewajiban bagi uh, imam Kemudian juga eh, Apa namanya Nah ini yang saya tekankan Di poin 149 Di poin 149 ini Yang menunjukkan bahwa apa Kalau orang salat sendirian di belakang tanpa ada huzur Masih di depannya ada Ada yang kosong Maka itu tetap dianggap apa Dia harus mengulangi salatnya Ini adalah mazhabnya Imam Mahmat Ini adalah mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal dan syaratkan siapa yang salat sendirian di belakang satu saf sendirian tanpa ada uzur maka dia harus mengulangi salatnya Kemudian kalau makmumnya dua orang eh, ada imam ada makmum maka berdirinya imam makmum tadi di mana di sebelah kanan sejajar sejajar Ini juga jarang termasuk sunah yang banyak ditinggalkan oleh umat Nanti ada sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat Adalah berdiri Di samping imam Ini sunnah Tapi jarang Atau banyak ditinggalkan Misalnya begini Antum masuk dalam masjid jalan Antum masuk dalam masjid Antum melihat apa Sofnya sudah penuh Antum melihat sofnya sudah penuh Kalau antum melihat sofnya penuh Tapi di samping imam ada gak Gak ada orang ya kan Maka antum berdiri sebelah kanan imam Itu adalah sunnah yang Banyak nanti ditinggalkan oleh umat Dia lebih memilih Sob di belakang sendirian nah, Daripada dia apa Maju ke depan Dia sob, ikuti sob di samping imam Ini jarang orang Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan Jadi kita katakan termasuk Sunnah-sunnah al-mahjura Sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat Adalah Dia berdiri di samping imam. Di mesin manapun Kalau antum melihat itu sudah. Antum berdiri di samping kanan imam. Itu sudah paling bagus. Itu soft yang paling bagus. Berdiri sebelah kanan imam. Jadi jangan milih di belakang. Milih sampingnya imam. Bagaimana kita harus melewati soft ya kan. Makanya kalau ada pintu. Di samping kanan kiri imam. Sudah buka pintu. Berdiri sebelah kanan. Jangan, jangan ngambil yang paling belakang nah, Imamnya juga harus apa namanya Jangan imamnya nah Ini jangan imamnya juga kalau gak paham Nanti malah <tuh> Jadi Ya ini termasuk Makanya kenapa Kenapa seorang imam itu dalam mengangkat seorang imam itu harus yang paham Sunnah Kenapa, kenapa? nanti ada orang-orang yang Dia nanti akan misalnya apa Dia berdiri sampingnya Itu menunjukkan bahwa apa Uh, dia akan suka. Dia akan senang. Kenapa? Karena, Karena ini adalah dia mengamalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana hadis dari Abdullah bin yang saya sebutkan tadi bahwa apa namanya? kalau makmum itu berdiri sebelah eh uh, kalau ma'um seorang diri berdiri sebelah kanan imam. Yaitu salat itu Nabi sallallahu Saya pernah salat bersama Nabi sallallahu wasallam pada satu malam. Fa qomtu ayasharihi sahabari sebelah kirinya kemudian dia memegang kepala saya meletakkan di memegang kepala saya dari belakang fa ja'alani ini dan meletakkan saya di sebelah kanannya jadi jangan Anda apa kalau Anda pih, misalnya ada orang antum sedang salat tahu ada orang berdiri sebelah kiri sebelah kiri maka sudah Kalau dia orang dewasa Ya sudah digeser Dipegang di tangannya Suruh geser ke belakang Jadi jangan ditarik ke depannya ya Tapi di tarik ke belakang Supaya pindah ke samping kanan Dipegang aja Kalau dia anak kecil Sebagaimana hadis ini Pegang kepalanya Jadi pegang kepalanya Karena kulir nabas waktu itu masih gulang Masih anak-anak karena bulan Nabas ini bermalam di rumah Rasulullah karena bibinya Bibinya itu namanya ha, apa namanya Maimuna itu bibinya Abdul Nabas dan Abdul Nabas termasuk sahabat yang paling semangat dalam belajar Islam dia masih kecil dia pengen jadi pelayan Nabi SAW dia pengen melayani Nabi nabiSA walaupun masih kecil sama dengan Abdul Masud nah, dia dari kecil kemudian dia apa dia pengen tahu apa yang dilakukan oleh nabi kalau di rumah Karena tidak semua orang bisa masuk ke rumah Rasulullah bermalam. Itu tidak semua para sahabat bisa. Kecuali apa? Dia punya keluarga istrinya. Istri Nabi dia punya keluarga. Karena Maimunah itu bibinya Abdullah bin Abbas. Bibinya. Karena maimuna dengan ee, Abbas itu saudara kandung. Maka Abdullah bisa bermalam di rumah bibinya. Di rumah bibinya. Karena itu bibinya Maimunah dan itu rumah Rasulullah yak. Jilirani Rasulullah kemimunah Maka Abdullah bin Abbas bermalam karena ingin tahu Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah karena tidak semua para sahabat Bisa tahu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW Di rumahnya, tidak semua Dan itu termasuk Keutamaan, oh dia bi usah Menceritakan di dalam rumah nah, Di dalam rumah Nabi SAW Itu adalah satu keutamaan, para sahabat yang lain Akan berusaha mencari, kalau dia sore semangat dalam menuntut ilmu Abdullah bin Abbas dikejar terus Ya, gimana, gimana <tuk> Rasulullah itu apa yang dilakukan di dalam rumah begini, akan di Abdul nabas juga akan semangat dalam mendakwa ya, makanya Abdul nabas bukan termasuk walaupun anak kecil tapi dia ia mendapatkan doa berkah dari doa Nabi SAW karena Nabi SAW mendoakan kepada Abdul nabas apa Allahumma alimhu at-tawil ya Allah ajarkan dia ta'wil tafsir maksudnya Cela Abdullah Nabasi itu termasuk turjumanul Qur'an. Termasuk penerjemah dari Al-Qur'an. Dia adalah termasuk penerjemah dari Qur'an. Ketika Umar di masa Umar dia mengangkat Abdullah Nabas sebagai ahli syura, npr nya MPR-nya itu diangkat Abdullah Nabas sebagai NPR anggota majelis permusyawaratan. Itu Abdullah Nabas. Yang tua-tua merasalah, ngapain anak kecil kok dimasukkan NPR Kan kita punya anak-anak yang lainnya yang sebaya dengan dia Kenapa anak-anak ini Kenapa belum nabas yang dimasukkan Sementara anak, anak kami tidak yang lainnya Kata Umar Sudah gini aja kita kumpul semuanya Kemudian apa Apa pendapatmu tentang Apa tafsir kamu tentang Surah izha ja' nasrullahi wal fad Yang tua-tua ditanya Apa tafsirannya Macam-macam tafsirannya Kemudian terakhir Bagaimana tafsirannya izha ja' nasrullahi wal fad apa kata Qulun Nabas itu dekatnya kurbu ajalin nabiy itu dekatnya ajalnya nabi sallallahu itu tafsir dari surah dekatnya ajalnya rasulullah sallallahu yang tua-tua lo kok bisa iya kan kemudian ditafsirkan Qulun Nabas karena setelah turun ayat itu itu tidak ada lagi karena ayat itu sudah sempurna orang Islam sudah berbondong-bondong masuk Islam berbondong-bondong berarti risalah itu sudah habis Risalah Islam itu sudah habis. Artinya kalau risalah sudah tidak ada. Tidak ada lagi wahyu yang turun. Maksudnya apa? Berarti Rasulullah sudah sempurna. Iya kan? Sudah menyampaikan seluruh ajaran Islam. Kalau ajaran Islam sudah sempurna. Itu sebentar lagi Rasulullah wakil. Memang betul. 5 tahun setelah ayat itu. Rasulullah wakil. Itu tafsir. Jadi ini adalah apa namanya. Uh, anak kecil. Jadi bukan berarti. Apa namanya ya Kita katakan dia termasuk orang yang paling cerdas Itu Abdullah bin Abbas Dan ulama Madinah Dia seorang alim dari ulama Madinah Banyak Jadi kita juga melihatnya seperti misalnya Syabullah Subimbas Syabullah Sya Subimbas itu 24 tahun itu jadi mufti 24 tahun usianya itu jadi mufti Mufti besar Karena dia 9 tahun sudah hafal Quran 12 tahun itu sudah hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya kan sudah hafal hadis. 16 tahun dia sudah mengajar di Jami'ah Syiamiyah. Sudah jadi dosen. Ya kan? sudah jadi dosen. 16 tahun ada enggak dosen? Nah, kan dulu tidak ada, harus mulai satu, dua, tiga, ya kan. Enggak ada. Itu saya bimbas Begitu sudah 24, 16 tahun dia diberikan buta Diberikan apa? Cobaan oleh Allah dibutakan Usia 16 tahun beliau buta Namanya sudah buta Untuk belajarkan susah ya Untuk membacakan tidak Tapi dia sudah jadi dosen Ilmunya itu sudah tinggal mengalir, keluar Kalau Allah, kalau Rasul Kalau haddasanan fulana, haddasanan fulana Kenapa? Dia sudah hafal Al-Quran sudah hafal Bukhari, Muslim Sudah belajar, semuanya sudah 16 tahun itu ilmunya Soi Bukhari dengan syarahnya Itu sudah habis, tamat Dari bapaknya Dari kakeknya, dari Ulama-ulama yang ada pada saat itu Itu sudah Al-Quran 30 juz Bersama kapsirnya sudah selesai Dibahas, sudah pernah dia belajar Sudah pernah hmm. dia pelajari Jadi kalau sudah kayak gitu Kemudian apa, usia 24 tahun itu sudah tinggal ada Semua muridnya apa, betul Doktor, profesor-doktor yang, yang membacakan kitab. Membacakan membacakan kitab soal juhori, soal muslim dibacakan. Tinggal saya, saya bimbas mengatakan, itu salah, ulangi. Tinggal gitu aja. Salah, ulangi. Salah, gitu kan aja. Orang setoran tiap hari. Muridnya setoran tiap hari. Jadi apa namanya, kemudian callnya ulama, dibacakan so se, min, eh, se bimbas akhirnya apa, diberikan bukan hanya mata, mata zahirnya dibutakan oleh Allah tapi dibukakan mata hatinya begitu orang sekali baca, muridnya baca kitab, itu langsung bisa tahu isi kitab, itu satu buku dibacakan, dia dibacakan buku kitab, dibacakan habis, itu langsung se bimbas paham isi buku itu diganti lagi buku yang lain dibacakan lagi paham buku itu sampai usianya sudah tua tidak pernah uh, tidak pernah lepas yang namanya Quran di mulutnya tidak pernah lepas yang namanya di mulutnya tidak lepas dari kalauallahu kalau rasul tidak lepas itu nikmatnya jadi ulama ya mudah-mudahan diantara kita dan jadi orang yang uh, ulama Oke, kemudian adab yang lain ketika mendatangi salat berjamaah adab yang lain ketika mendatangi salat berjamaah adalah apa? adalah e, berjalan dengan tenang jadi mendatangi salat berjamaah dengan tenang berangkat pergi ke mesin dengan tenang jangan tergesa-gesa jadi termasuk sunnah adalah alaikum bisakinati wal wakwar berjalanlah kalian pergi ke mesin dengan tenang tidak terburu-buru ya Kalau memang masih mendapati Sempurna Ya berarti anda telah sempurna Begitu anda misalnya luput darinya satu rakat Dua rakat tinggal menyempurnakan Jadi jangan lari Langsung Apa namanya Lari Ambil baju, ambil sandal Sampai di mesin salat Sampai Allah Sambil ngos-ngosani Ya yang tidak ada faedah justru malah membuat dia susah Keringa, keluar bercucuran itu sudah panas bajunya di salat itu sambil gini ini, ini termasuk gerakan salat atau tidak bukan iya kan salat sambil gini-gini kan bukan gerakan salat dan ini paling banyak iya kan karena apa panas misalnya karena dia tadi belum lagi ngos-ngosan dia ee, lari itu tidak ada iya kalau misalnya selamat sampai di masjid kesandung. Kesandung kemudian jatuh sambil salat. Aduh, aduh, aduh. Aduh itu ada tadi dalam salat, iya kan? Kan tidak ada, tapi dia membuat sendiri. Makanya apa? Salah satu hikmah adalah alaikum bis sakinati wal wafa. Datang ke masjid, tidak usah terburu-buru. Fa ma adraktum, kalau kalian masih mendapati salatnya sudah, fa sammu, silakan men salat. Wa ma fatakum, kalau luput dari kalian, fa atimmu, maka sempurnakan salat. Ada di sini muttafaqun alaihi. Kemudian adab yang lain ketika sholat berjamaah Di 152 itu Adalah Masuk bersama imam Dalam kondisi apapun Jadi kita masuk bersama imam Dalam kondisi apapun Ketika imamnya ruku ya Kita masuk dalam kondisi ruku Tapi sebelumnya apa Diawali dengan takbiratul ihram Jadi ketika kita Bisanya imamnya ruku ya Kita Allahu Akbar ruku ketika imamnya sujud kita akbar, sujud artinya apa? Fal yasna kama yasna kita hendaknya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam kita masuk bersama imam seperti gerakan imam apapun gerakan imam ya kita masuk di situ jangan kita berdiri ini juga kebanyakan dari kita apa namanya wah iman-iman imamnya sujud kita nunggu berdiri daripada nanti baru kita sujud satu kali berdiri lagi ya kan Nah, itu ada pahala tersendiri adalah apa? Kita mengikuti imam. Jadi jangan sampai nunggu. Kita nunggu rakat imamnya berdiri aja. Nah, ini ini bukan termasuk perkara yang sunah. Yang sunnah adalah apa? Masuk bersama imam dalam kondisi apapun. Kalau imamnya tahiyat ya kita masuk Allahu akbar, kita ikut ikut tahiyat, duduk kemudian tahiyat. Kalau itu tahiyat awal atau tahiyat akhir? Jangan kita nunggu salamnya imam. Salam baru kita salat, tidak. Ya begitu sudah imamnya sudah tahiyat akhir, kita apa? Takbir kemudian duduk tahiyat akhir. Kalau kita duduk tahiyat akhir, berarti apa? Kita masih mendapati tahiyat akhir bersama imam, maka kita mendapatkan salat pahala salat berjamaah. Tetap dihitung mendapati pahala salat berjamaah walaupun hanya dapat kita katakan tahiyat akhir dari uh, imam ini ni, adab, adab salat Belum lagi pain adab, adab yang lain yaitu adalah apa? Misalnya berdoa Pergi ke masjid Pergi ke masjid, memperbanyak doa Apa doanya pergi ke masjid? Allahumma jal fi kolbi nura Wa fi sami nura Wa fi basari nura ha? Allahumma tini nura Itu adalah apa? Atau dalam hadis yang lain Itu doanya pergi ke masjid A'udzubillah A'udzubillah Wa biwajahi ulkarim Wa sultanil kadimina rajim Taip itu bacaan doa Ketika masuk masjid tentunya adalah berdoa Berdoa ketika masuk masjid Keluar masjid berdoa Apa doanya masuk masjid? Haa? Bismillah ah, Bismillah Osalat, Osalam, Alara, Solila, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, fadli Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, wallahu taala. Kemudian yang berikutnya adalah bab salatu ahlul azhar. Tipe saya ringkaskan ini bab salatin azhar. Bab tentang salat ahlul azhar artinya orang-orang yang diberi uzur. Diberi uzur, diberi alasan untuk tidak ikut salat berjamaah dan salat Jumat. Ini namanya ahlul azhar, orang-orang yang diberi uzur diberi alasan untuk tidak ikut salat berjamaah dan tidak ikut salat Jumat. Ah. Bukan cuma berjamaah tapi salat Jumat juga. Siapa orang-orang yang diberi uzur? yang diberi uzur ya, orang-orang yang diberi uzur untuk tidak ikut salat berjamaah. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Apakah semua sakit boleh tidak bisa salat berjamaah di masjid? Apa semua sakit? Tidak. Tidak semua sakit adalah kriteria sakit yang tentunya sakit yang memberatkan. Sakit yang dimaksudkan ini adalah sakit yang memberatkan. Kalau cuma kena pusing, pilek ya kan tetap salat berjamadi di di masjid. Salat yang memberatkan. Maka orang yang sakit ini, sakit yang memberatkan ini, maka diberi uzur untuk tidak ikut salat berjamadi nah, di ha masjid. Cuma kefiahnya bagaimana caranya orang salat Dalam kondisi sakit. Kalau orang sakit ya sudah. Aslinya itu salat itu berdiri. Kalau memang tidak bisa berdiri. Baru kemudian apa? Duduk. Kalau tidak bisa duduk. Baru kemudian apa? Berbaring. Artinya apa? Ya sudah. Bertakwalah kepada Allah. Sesuai dengan kemampuan dia. Kalau memang dia bisa salat sambil berdiri. Dia bisa berdiri. Ya sudah berdiri. Kalau tidak bisa berdiri ya duduk. Kalau tidak bisa duduk ya berdiri berbaring, tidak bisa dengan berbaring isyarat. Tidak bisa dengan isyarat di Karena begitu aja ya, kan. Urutannya kan begitu. Sudah tidak bisa dengan isyarat, sudah dengan isyarat, isyarat itu sudah dengan isyarat aja. Tidak ada lagi gerakan-gerakan, tidak ada. Ini orang yang nah sakit, artinya semampu dia. Dia misalnya duduk di kursi ya, duduk di kursi. Bisa duduk di lantai ya di lantai. Dia duduk di mana saja, ya silakan ya. Artinya orang yang sakit. Berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu uh, adalah bang Limran bin Husain, uh, Salatnya sambil berdiri, fa illam tastati Salatnya sambil berdiri, kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa duduk ya fa ala jambin, adalah berbaring. Rawahu Kalau uzur yang lain, apa uzur yang lain diberikan bagi orang yang sakit? Di samping uzur tidak ikut salat berjamaah, dia juga diberi uzur, diberi keringanan apa? Untuk menjamak salat. Jadi orang sakit itu diberi di samping keringanan tidak ikut salat berjamaah di masjid, tidak ikut salat Jumat, ah, tapi juga diberi keringanan yang lain Itu adalah apa? Adalah apa tadi? Boleh menjamak Salat sebagaimana di 155 wa in filun kalau dia memberatkan perbuatan salat setiap waktunya falahu al maka dibolehkan bagi dia menjamak menjama antara zuhur dengan asar antara maghrib dengan isa itu di salah satu waktu keduanya apakah itu takdim apakah itu ta'khir boleh tak takdim atau ta'khir Maksudnya orang yang sakit itu boleh di salat asar ditarik ke waktu zuhur atau dia duhur ditarik ke waktu asar. Itu boleh bagi orang yang satu Tentunya sakit yang memberatkan, Sakit yang memberatkan. Maka ini orang yang sakit diberi alasan apa alasan orang di alasan-alasan diberikan kepada orang yang sakit yang pertama apa? Tidak ikut salat berjamaah. Yang kedua tidak ikut salat Jumat. Ah. Yang ketiga tidak Keringan yang diberikan adalah apa? Boleh menjamak salat Menjamak salat e, Antara duhur dengan asar nah, Ini sebab Sebab-sebab yang membolehkan bagi orang yang sakit nah, orang yang sakit ya kita katakan Tidak ada dosa bagi dia kalau dia meninggalkan salat berjamaah Yang kedua Siapa orang yang diberikan keringanan Untuk tidak ibu salat berjamah salat jumat Bahkan diberikan kesempatan untuk menjamah Adalah musang, musafir Musafir Musafir itu hak yang paling pokok bagi musafir itu adalah kosor Jadi kosor itu hanya haknya milik musafir Tok. Kosor itu mutlak miliknya siapa? Musafir Itu kosor Tidak dimiliki oleh yang lain Yang sakit tidak boleh dia mengkosor Tidak boleh Tidak ada haknya kosor itu bagi siapa? Sakit Yang ada haknya kosor itu hanya musafir ta itu hanya musafir saja enggak ada yang lain itu haknya ha, haknya khusus adapun yang dibolehkan bagi musafir adalah apa yang pertama adalah menjamak salat orang musafir itu menjamak salat kalau tadi qasar itu memang haknya cuma memang ada khilaf tentang qasar ada khilaf di antara para ulama tentang hukum mengqasar bagi musafir apakah itu wajib ataukah termasuk sunah Kalau yang menyatakan wajib, ini lebih banyak diikuti. Yang menyatakan wajib. Uh, Jumhur al-ulama menyatakan, kosor bagi bagi musafir itu adalah sunnah. Bahkan oleh A'isha r.a. Kalau A'isha, kosor bagi musafir itu, hukumnya adalah wajib. Itu kata A'isha. A'isha r.a. menyebutkan bahwa, mengkosor salat bagi musafir itu adalah wajib. Artinya apa namanya? Wajib dia mengkosor. Kalau dia tidak mengkosor, maka tidak mengkosor. Berdosa bagi dia itu Kenapa? Karena Nabi SAW setiap safar Itu mesti kosong Tidak pernah beliau Nabi SAW Ketika safar itu beliau sempurna itu gak ada Tidak ada satupun riwayat Bahwa Nabi SAW ketika dia safar Beliau menempurnakan salat itu Empat kawad buhur itu gak ada Semuanya adalah kosor Jadi delin menunjukkan bahwa Kosor itu adalah wajib dan tentunya mengqasar di sini hanya pada salat yang ruba'i. Hanya pada salat yang 4, 4 yang bisa dikqasar jadi dua Kalau tiga kan tidak bisa. Ada enggak salat satu setengah? Kan tidak ada. Jadi ya. Ini keringanan yang diberikan kepada orang musafir yang pertama apa tadi? Mengqasar salat. Yang kedua, menjamak. Ya kan? Menjamah itu kan haknya siapa saja boleh. Ya kan? Tidak mesti musafir kan? Menjama itu apakah haknya musafir saja menjamak? Tidak, karena orang sakit tadi juga boleh men walaupun dia tidak sedang safar. Ketika hujan turun, boleh enggak dijamak salat? Boleh, iya kan? Menjama antara zuhur dengan asar ketika hujan turun itu di masjid. Lah, kalau di rumah gimana? Enggak boleh di rumah. Ngapain dia di rumah menjamak? Kan hujan deras. Lah apa faedahnya berjamaah? Apa faedahnya salat berjamaah di, di rumah? Karena apa? Asar juga tetap di rumah, iya kan? Bisa. Kalau di masjid, karena dikhawatirkan dia waktu asar tidak bisa mendatangi masjid waktu asar, maka dibolehkan dia apa? Menjama antara Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya. Ketika dia menjama antara Zuhur dengan Asar di masjid, kemudian ternyata asar itu sudah reda dan dia pergi ke masjid, dia dapat pahala dua. Iya kan? Dapat pahala dobel Itu adalah apa namanya e, Kita katakan adalah Kemudian yang kedua Uzur yang diberikan kepada musafir Tadi yang pertama meng mengkosor Kedua menjama Ketiga Tidak ikut salat jumat Tidak wajib baginya salat Jumat Karena yang wajib salat jumat siapa? Mukim Musafir tidak ada kewajiban Yang keempat diberikan keringanan bagi musafir Yang keempat adalah apa? adalah boleh berbuka di bulan puasa boleh dia berbuka Di bulan puasa Berbuka bagi Sedang safar, bolej Maka yang orang sedang safar Dia minum es ya. Nggak boleh ditegur, jangan ditegur Kenapa? Karena para sahabat Ketika perang badar Perang badar itu terjadi pada bulan Ramadan kan? Apakah di antara mereka dia yang berpuasa, di antara mereka ada yang tidak Tapi apakah yang berpuasa mencela yang tidak berpuasa? Tidak. Apakah yang tidak berpuasa mencela yang berpuasa? Tidak. Itu dalam Quran Bader. Famina shaim wa minna almuftir. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Tapi tidak ada yang berpuasa mencela yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa mencela yang berpuasa. Artinya apa? Diberi keringanan bagi orang musafir itu adalah tidak berpuasa. Itu keringanan yang diberikan bagi siapa? Orang musafir Ada berapa keringan yang diberikan Orang musafir Keringan yang diberikan bagi orang musafir adalah apa Ada Empat yang pertama Kosor Kedua Menjama Ketiga salat jumat Ber Berbuka Yang kelima Sholat berjama Termasuk usul salat berjamaah Artinya kalau sudah Safar maka uzur bagi dia tidak ikut salat berjalan tentunya yang dimasudkan Safar itu ada dua ya ada Safar ada Safar apa namanya Safar artinya Safar dalam perjalanan ada Safar yang sudah sampai di tujuan kalau Safar dalam perjalanan itu lima tadi artinya dalam perjalanan itu lima Pertama mengqasar, menjamak. Apa tadi? menjamak berbuka salat Jumat. Itu sudah di kalau dalam perjalanan. Tapi kalau dia sampai di tujuan, maka haknya apa? Haknya bagi musafir yang sudah sampai di tujuan Itu adalah apa? Pertama, dia adalah kosor kemudian salat berjamaah tetap wajib tetap wajib bagi dia salalat berjamaah karena sudah sampai di tujuan ya kan tergantung saja kalau imamnya kosor maka dia kosor kalau imamnya sempurna maka dia menjadi sempurna kemudian salat Jumat tidak wajib salat Jumat tidak tidak wajib bagi musafir yang sudah sampai di tujuan tidak wajib dan boleh dia tidak berbuka puasa Hai boleh eh boleh dia berbuka puasa boleh kok tidak Boleh, ber, boleh bagi dia Berbuka puasa Kemudian ada yang tanya lagi Ini semua shafr atau bukannya Shafr maksiat atau shafr taat kalau shafr, saya pengen ke Jakarta Mencuri, boleh ga dia mengkosor sholam Ha? Boleh ga dia berbuka puasa Shafr pengen Mencuri, atau berjudi Atau pengen Apa, pokoknya oh, Yang haram Boleh enggak tidak? Ja, ini khilaf di antara para ulama. Kalimah Ahmad sama sekali tidak boleh. Kalau ulama Syafi mengatakan boleh tapi dia berdosa. Itu aja. niatnya itu niat yang haram. Ini kita katakan siapa pengen safari ke Bali nonton orang telanjang. Ke Bali pengen lihat orang telanjang. Nah, ini termasuk safari apa? Haram. Safari yang haram. Tapi apakah boleh bagi dia membatalkan puasa? Nah, kalau Imam Ahmad tidak boleh kalau Imam Shafi mengatakan boleh tapi dia berdosa tapi ini adalah eh, apa namanya bagi orang yang musafir kemudian yang ketiga orang yang diberi yang diberi keringanan untuk tidak ikut sholat eh, yang artinya apa eh, yang ketiga ada orang yang udhur eh, itu namanya sholatul khawf sholat khawf ini sholat dalam kondisi perang Kalau salat dalam kondisi perang yaitu semuanya diberi keringannya Sudah. Tidak ikut salat berjamaah, tidak ada salat jumat tidak berdiri karena orang salat dalam kondisi perang bisa berlari, bisa berjalan, bisa tidur, bisa duduk, bisa apa, -apa. namanya perangnya kan? Perang tidak mesti harus takbiratul ihram dia sambil mengangkat tangan tidak. Jadi sambil pegang bedil, senjata dan seterusnya. Itu salat dalam kondisi apapun dia. Salat dalam sambil pegang apa senjata tau penghancur tank di gimana salatnya? Ya sudah salatnya saja dia. Sambil ngeker, kemudian salat enggak ada masalah. Artinya salat bagi dalam kondisi perang itu apa saja boleh. Gila. Dibolehkan. Nah, walaupun tidak menghadap para kiblat. Dibolehkan diberikan apa tidak menghadap para kiblat boleh. Dia menghadapnya kemana? Musuh. Musuh-musuhnya di sana, dia menghadapnya ke sana. Ya, habis dia ya kan. Ya, tentunya adalah Pak. Salat dalam kondisi perang itu diberi keringanan apa? Tidak menghadap arah kiblat. Kemudian tidak apa namanya? Ya sudah, semampu dia. Kalau bisa dia dapat tayamum ya tayamum. Dapat air dia wudu. Itu aja. Dan itu tidak sebagaimana apa namanya? Diberi banyak keringanan bagi orang yang dalam kondisi salat nah, dalam kondisi perang. Jadi kalau salat Artinya apa namanya? keringanan tidak harus berdiri. Rukun itu kan berdiri. Kalau perang enggak mesti. Dia sambil berlari, iya kan, berjalan, naik kuda, naik tank, naik apa saja. Iya kan? Salat di atas pesawat, di atas pesawat tempur dia. Ya. ya, sudah. Salat sambil Allahu Akbar sambil menyetir pesawat tempur ya sudah. Ya kan sambil apa namanya? Ya, kita katakan semuanya keringanan apa saja kalau dalam kondisi perang itu di dibolehkan. Adapun kaifiat Kalau salat dalam kondisi perang kaifiat itu nanti ada 7, ada tujuh tata cara, tata cara salatnya. Nah, ada tujuh kalau yang disebutkan di sini itu hanya satu hanya satu kaifiat atau ada dua kaifiat. Tapi masih banyak kaifiat yang lain yang disebutkan. Di antaranya kaifiat Kalau yang disebutkan di sini kaifiatnya, Bang, misalnya begini. Salat dalam kondisi perang itu Nabi sallallahu selalu membagi dua pasukan dua kelompok. Satu kelompok salat, satu kelompok yang jaga musuh, iya kan? Satu kelompok. Kita bagi dua kelompok lah. Selalu dibagi dua kelompok. Nah, salat yang yang kelompok, berarti ada dua kelompok. Kiblatnya dimana? Di musuh, iya kan? Kiblatnya bukan kiblat. Kiblatnya itu bukan Ka'bah, tapi kiblatnya dimana? mana? arah musuh. Maka apa? Dua kelompok ini selalu dibagi dua kelompok yang satu kelompok salat bersama Nabi, ini kelompok yang paling muda ya tatacaranya. Misalnya salat subuh. Salat subuh atau salat duhur atau salat apa. Maka apa Nabi sallallahu mengimami kelompok pertama salat sampai selesai. Udah. Nanti Rasulullah mengimami kelompok begitu selesai kelompok yang pertama selesai, maka Pak dia langsung berdiri menghadap ke musuh, menjaga musuh, iya kan? Kemudian kelompok yang kedua Rasulullah mengimami kelompok yang kedua. Ya, kalau misalnya duhur ya kosor ya. kalau musafir ya kosong ya kan kalau dia perangnya masih dalam wilayah bukan safar maka dia tetap sempurna adalah apa mengimami dua kelompok itu sudah masing-masing dimami dua rakaat dua rakaat itu tata cara perang itu tata cara yang pertama itu yang paling uh, muda Adapun tata cara yang lain di mana? Kita bacakan di buku ini, perhatikan di buku ini. Ketika dalam perang Zatul Rikak. Anna taifatan syafat ma'ahu. Sekelompok eh, salat satu syaf bersama Nabi SAW. Wa taifatun wijah al-aduh. Dan satu kelompok menghadap ke arah musuh. Fasallabilladzina ma'ahu rak'at. Ah. Kemudian Nabi SAW mengimami kelompok yang pertama itu satu. Satu rak'at. Ah summa sabaka imam. artinya ketika berdiri rakaat yang kedua, imam Rasulullah berdiri rakaat yang kedua. Kelompok yang pertama ini ketika masuk rakaat yang kedua, dia mundur ke belakang. Mundur. Jadi hanya dapat satu rakaat, kan? Satu rakaat. Dia dia menggantikan posisi yang menjaga musuh. Kemudian yang menjaga musuh itu masuk ke rakaat yang kedua. Ya kan? Kemudian Nabi sallallahu salam, salam asalamualaikum maka Kelompok yang kedua ini menambah satu rakaat, salam. Kemudian dia menjaga musuh. Kelompok yang pertama tadi apa menyempurnakan masing-masing satu rakaat. Menambah satu rakaat, kemudian salam. Itu tata cara yang kedua. Apa maksudnya ya? Jadi berarti apa satu kelompok hanya dapat satu rakaat. Kelompok yang kedua juga dapat satu rakaat. Kemudian masing-masing menyempurnakan. Jadi tafiat tata cara dalam kondisi perang. Wallahu taala. Tapi ada tujuh ya. Ada tutup da, tata cara tapi saya sebutkan di sini hanya ada dua. Wallahu taala. Baik, mungkin ada pertanyaan kita tanya jawab. Kalau misalnya kita masuk Imamnya sudah tahir-tahir Kemudian kita masih melihat Ada jamaah banyak Ada jamaah yang Masih ada kelompok yang kedua nah, Kelompok yang kedua Maka kalau anda bisa berjamaah Dengan kelompok yang kedua Maka itu adalah lebih baik Adalah boleh Tapi kalau mis itu kalau imamnya membolehkan Adanya jamaah sesudah beliau Tapi kalau misalnya imam Tidak membolehkan ada jamaah sesudah beliau Maka masing-masing itu Harus masuk bersama imam Walaupun jumlahnya banyak Dia harus masuk Walaupun dia mendapati tahiyat akhir Bersama imam Itu kalau imamnya apa Menyatakan tidak boleh ada jamaah sesudah beliau Tapi kalau dia menyatakan ada jamaah sesudah beliau Dan itu boleh Ya sudah berarti dia uh, Salat berjamaah bersama kelompok yang kedua Allah Ya, Kalau imam yang diangkat di masjid bukan imam yang resmi dan tidak diridhoi oleh imam yang Tetap maka tidak sah jadi imam. Nah, tidak sah jadi imam. Nah, maka apa namanya itu harus di Di ulang harus diulang sholatnya jadi kita katakan itu harus di diulang sholatnya kenapa? karena tidak mendapatkan restu dari imam tetap tapi kalau dia mendapatkan restu dari imam tetap, maka itu sah sholat <tuh> Allahut'ala <tuh> kalau ada jamaah antara imam dan ma'amun sang lupa bacaan kemudian ma'amun juga tidak mengingatkan apa Lupa, itu, apa yang ya, sama sama Misalnya kala ketika dia membaca Sulaimah. misalnya pada salat jahriah dia ayat yang dia baca baru dua ayat ternyata dia lupa selanjutnya. Dan mamum juga tidak ada yang tahu. Iya kan? Kemudian dua ayat ini ya sudah maka imam boleh mengganti suara yang lain yang dia hafal. Misalnya dia membaca Qaf wal quranil majid Selanjutnya apa ya hmm, Iya kan Mamung juga tidak ada yang hafal surat qaf Misalnya Tidak ada yang hafal surat qaf ya sudah Maka dia ganti ahad, Yang dia hafal Allahu Artinya apa namanya Mengganti Atau misalnya dia sudah membaca lima ayat Dan lima ayat itu kita katakan sudah sempurna Secara makna Maka boleh dia langsung fukuh Dia boleh ruku. Misalnya dia membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dia penginnya ayat yang ke-6 itu lupa dia. Dia fi dia lupa. Misalnya. Ya ja, kan? Dia baru uh ulai nah, Baru sampai situ dia ikut lupa sawaun Ya sudah, kalau memang sudah karena 1 5 itu sudah sempurna ya sudah dia boleh rukuk. Tinggal melihat kalau baru cuma satu ayat, 2 ayat Alif Lam Mim zalikal kitabul rahib fi hudanil Terus lupa ayat ketiga. Maka ya, sudah, maka dia ganti surah yang lain yang dia hafal. Ya nah, kalau mamung tidak ada yang hafal ya sudah. Maka hendaknya seorang imam itu Itu adalah membaca ayat yang dia mutqin. Yang sampai yang dia baru menghafal, baru menghafal hari ini dia pingin, murojaah di salat dengan yang hafalan baru tadi pagi. Yaitu kalau masih baru tadi pagi masih apa namanya dia masih uh, tidak sem, tidak mungkin misalnya, maka jangan dibaca. Jangan dibaca Allah taala. Kemudian ada pertanyaan dari tertulis. Usah antara salat jamaah uh, sesama wanita di awal waktu Isya dan salat sendiri di akhir waktu Isya. Yang manakah yang lebih utama jika ada dua opsi Wanita kalau yang aslinya wanita itu adalah salat sendiri-sendiri. Itu yang asli. Yang asli artinya salatnya wanita itu adalah sendiri-sendiri dan sebaik-baik salatnya wanita itu adalah di kamarnya. Itu sebaik-baik salatnya. Karena sebaik-baik salatnya wanita di rumah dengan di masjid adalah paling bagus di rumah dan sebaik-baik salat di dalam rumah karena di dalam rumah itu kan ada ruang tabu ada ruang tidur ada ruang makan ada ruang salat maka yang paling utama adalah apa? di ruang salat di dalam rumah itu adalah di ruang salat itu adalah bagi wanita dan wanita salat berjamaah di masjid itu boleh hukumnya adalah bumi tentunya salat di rumah itu lebih utama daripada salat berjamaah di masjid Bagi wanita salat sendirian di rumahnya itu jauh lebih baik daripada dia salat berjamaah di di masjid. Jadi ini adalah bang, e, kalau pertanyaannya mana yang lebih utama. Bisa jika walaupun sesama wanita. Karena berjamaah wanita bersama wanita itu boleh hukumnya. Bukan wajib, bukan sunnah. Boleh hukumnya wanita salat berjamaah. Nah, dan yang afdol bagi wanita itu adalah salat sendiri itu adalah apa namanya yang lebih eh, yang lebih utama Ustaz, jika salat jamaah bertiga di tengah salat Imam batal ia menggantikan Imam sebelah kanan atau Imam atau bagaimana karena kalau yang mengganti Imam yang sebelah kanan berarti nanti memumnya di sebelah kiri Imam Padahal... Uh, mekanismenya apa? Makmumnya itu harus di sebelah kanan. Ya kalau sudah tahu posisinya misalnya apa? Tinggal misalnya apa namanya? Kalau wanita... Kalau wanita misalnya begini. Ya taip kalau kita laki-laki dulu aja. Laki-laki kan misalnya makmumnya ada dua orang. Imamnya di depan. Imamnya batal. Maka yang... Ya sudah kalau memang... Uh, secara posisi sebelah kiri Imam itu kan yang menggantikan posisinya Imam itu adalah yang paling yang di belakangnya persis karena kalau maum berdiri dua orang itu persisnya di mana mamum yang berdiri di kalau ada dua mam satu imam berarti kan ada tiga orang satu imam dua mamam maka mamum ma yang pertama itu berdirinya di belakang persis Imam Maka yang kedua itu sebelah kanan Dalam hukum Islam Yang berhak menggantikan imam itu yang mana? Yang di belakang persis imam Maka siapa yang yang di belakang ini persis imam Ini yang menggantikan Maka yang sebelah kanan itu adalah mamungnya Itu adalah yang mamung Kalau misalnya mamungnya ada tiga Ada tiga kan ini yang tengah ini kan di belakang imam Ya kan Yang tengah di belakang imam Yang kanan dengan yang kiri Ketika imamnya bakal Pergi meninggalkan Maka yang menggantikan imam itu adalah Posisinya yang di tengah Maka bagaimana dengan yang kanan kiri ini Ada dua cara Ada dua opsi Yang pertama imam ini maju Yang tengah ini maju Maju ke depan Berarti yang kanan kiri merapatkan Atau imam ini Menyuruh yang keduanya mundur Paham ya? Imamnya menyuruh yang Kedua kanan kiri Disuruh mundur ke belakang Itu ada dua opsi silahkan uh, Tapi kalau misalnya wanita Wanita itu karena posisinya Sejajar dengan imam Kalau misalnya wanita itu ada Tiga orang Ada tiga wanita sholat berjamaah Wanita ini Yang di tengah adalah imam Kanan kiri Iya kan? Kanan kiri Maka apa namanya e, Ketika imamnya yang tengah ini batal Maka yang kiri ini bergeser ke kanan Yang kiri bergeser ke kanan Nah yang menggantikan Berarti yang kiri bergeser ke kanan Berarti dia apa? Menggantikan posisi imam Menggantikan posisi imam Maka yang kiri di belakang imam itu yang berdiri di tempat imam maka itulah yang mengganti posisi imam kalau misalnya yang kanan bergeser ke kiri menggantikan posisi imam karena masing-masing saling nunggu ya kan nunggu ini siapa yang jadi imam akhirnya kan nunggu oh, kosong ya kan akhirnya apa yang kanan bergeser ke kiri kalau yang kanan bergeser ke kiri dan yang kiri ini Dan yang kanan ini menganggap dia sebagai imam, maka yang kiri ini boleh ditarik ke sebelah kanan. Dipindah sebagaimana hadis dari Abdullah bin Dia menarik eh, yang kiri itu pindah ke sebelah kanan. Allahu taala. Paham ya? Ada yang like? diri di sakit atau teh rincianya ada tiga yang pertama tadi apa kalau imamnya dari awal salatnya berdiri maka mamung semuanya harus berdiri Paham ya jika Imam dari awal salat itu berdiri maka imamnya semuanya harus berdiri kecuali yang ada uzur kecuali yang ada uzur Yang kedua, kalau imamnya itu dari awal salat berdiri, kemudian di tengah salat duduk, maka makmum tetap berdiri di belakang. Tetap makmum boleh tetap berdiri di belakang. Kalau dari dari apa? Uh, saya ulang lagi apa? Yang kedua apa tadi? Kalau imamnya posisinya berdiri dari awal salat berdiri, kemudian di tengah salat apa? Duduk, maka makmum tetap berdiri. Tetap boleh dia berdiri. Yang ketiga. Kalau imamnya dari awal itu duduk. Maka mamung semuanya wajib duduk. Semuanya adalah wajib. Nah, duduk Tidak boleh ada yang berdiri. Sebagaimana Nabi SAW mengisaratkan kepada mereka. Ketika Nabi SAW itu salat sambil duduk. Rasulullah mengisaratkan kepada mereka supaya semuanya duduk. Kemudian nanti selesai salat Baru Nabi SAW mengatakan. Juhilah imam liuktam mabihi Dijadikan imam, oto lahko diikuti Kalo imam ni sholah sambil duduk Maka wajib kalian sholah sambil duduk semua Paham ya? Allah ta'ala Masih ada? Kisah, untuk memilih imam Yang mana yang lebih imam dan dadaulikan betul Ketika dapati imam yang bila -bila Lebih banyak, namun dia Alimaksyat dan alimaksyat Sementara yang lain, boleh jadi alimaksyat Lebih sedikit, namun dia Bukan ada dan Kalau yang hafalannya lebih banyak Di ahlul maksiat Ahlul maksiat kalau tidak sampai Mengeluarkan dari Islam Maka tetap harus didahulukan Artinya kalau maksiatnya itu Masih maksiat Bukan yang mengeluarkan dari Islam Kalau yang mengeluarkan dari Islam Maka tidak boleh Tidak boleh jadi imam walaupun dia hafal Al-Quran itu tetap tidak boleh Jadi kita katakan adalah Kalau di ahlul maksiat dan hanya ma, lu masih ya misalnya musbil atau mungkin dia khamar, minuman keras atau mungkin eh, yang apa namanya dia pezina misalnya atautukang eh, judi misalnya itu kan ma tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam maka apa dia hafal Quran maka tetap dia didahulukan nah, dengan yang banyak Kenapa karena dhohirnya hadis bahwa tetap yang didahulukan itu adalah Pak yang paling banyak hafalan Qurannya Ne, Allah je Ni, nanti, masih bingung kisah sana. Artinya kan selesai. Jamaah sudah selesai. dia masbuk Nambah. Nambah. datang. Iya, yang makmum juga. bermakmum kepada yang masbuk Jadi dia posisinya sebelah kiri. Tidak di kanan sebelah kirinya kosong, ya. sementara sebelah kanan itu juga masih yang Nah, yang mestinya makmum tadi kalau yang sibuk, yang baru datang itu kalau dia pengin bermakmum, bermakmumlah yang sebelah kanan. Artinya yang sama-sama masbuk tadi. Tapi yang sebelah kanan. Jangan ngambil yang sebelah kiri. Nambil yang sebelah kanan. Oh ini yang sebelah kiri yang pakai peci ya. Yang sebelah kanan gak pakai peci. Misalnya. Uh, dia pengennya bermamum. dia sudah. Kalau dia bermamum kepada yang berpeci. Yang kanan yang sebelah kiri berpeci. Ya kan Kemudian posisi. Posisi uh, mamumnya sebelah kiri maka apa yang imam ini yang sebelah kanan ini itu dia bergeser ke kiri dengan cara apa dia putar ke belakang dari belakang dia sendiri bukan memposisikan yang ini pindah ke kanan karena yang di kanan mesti di sebelahnya ada orang maka imamnya tadi yang dia bergeser ke ke kiri sehingga menjadi mam tadi sebelah kanan kiri nggak boleh da depan Enggak boleh, pokoknya tetap enggak boleh dari depan Tetap harus dari belakang Karena berjalan di depan imam Di depan salat itu enggak boleh bergeser, Iya bergeser melalui lewat belakang Jadi jangan di depannya yang Manggung Ya isyarat itu maksudnya isyarat gerakan. Artinya ruku dengan sujud. Cuma gerakan ruku dengan sujud. Kan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Itu aja kalau misalnya mengisyaratkan dengan kepala, maka sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Adapun bacaan tetap sama salat. Kaifiat salat itu sama. Allahu Akbar, baca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, ya kan tetap. Yang beda itu cuma ketika isyarat itu adalah apa? ketika dia ruku dengan sujud itu adalah berbeda. Bahwa sujudnya itu dalam hadis bahwa رأسهو, artinya ke sujudnya itu lebih rendah daripada rukunya. Allah taala Lah, kalau Anda masih bisa mendapati salat berjamaah di rumah, di masjid, di rumah, masjid dekat rumah bisa mendapati salat berjamaah, maka mendapati salat berjamaah di dekat masjid rumah. Tapi kalau misalnya wah ini tidak mungkin saya bisa salat berjamaah di masjid, di dekat rumah, ya sudah dia salat di masjid di mana yang dia dapati salat berjamaah. Itu adalah apa namanya? Karena salat berjamaah di masjid, dia itu tetap lebih utama tetap lebih utama daripada masjid yang lain kenapa? karena ah, disitu adalah apa namanya kalau dia sholat berjamaah di masjid mana yang paling dekat dengan rumahnya itu akan apa? lebih mempererat ufua islamnya diantara ah, nanti kalau gak kelihatan itu nanti ditanyakan kemana si fulan kok gak kelihatan orang akan tanya-tanya ada apa dia, apakah dia sakit Atau nanti begitu ketemu tadi kalau salat duhur tidak kelihatan Oh iya saya lagi di jalan ya Orang tahu jamaah tidak ada Oh ternyata dia lagi di jalan Maka salat berjalan Sebab kalau tidak muncul Duhur tidak muncul asap tidak muncul ke mana ya Jangan-jangan dia tidak mau sholat berjamaah lagi di rumah Di masjid ini Ini kan jadi pertanyaan Maka menghilangkan Maka salat berjamaah di dekat masjid Itu tetap lebih utama daripada di masjid yang baik Allahutala Saya kira itu bisa saya sampaikan Ya. saat itu pada Kalau salat harian. Ya, tadi kalau misalnya bacaan Al-Fatihah itu kan dari awal sudah kita sebutkan ada syalak itu. Kelompok berpendapat bahwa makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah, itu berpendapat bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah, ma Al maka wajib dibaca. Dan kapan membacanya mahmum Adala setelah imam Setelah imam Tapi kalau anda berpendapat bahwa Mahmum tidak wajib membaca Pada sholah jahriah ya Pada sholah jahriah mahmum tidak wajib membaca al-fatihah Sudah diam Wa ansi tula allakum turhamu. Kalau dibacakan kepada kalian al-fatihah Diamlah Dengarkan baik-baik Itu pendapat yang kedua nah, Wallahu ta'ala Jadi ini tidak bisa kita Ya, tergantung antum pendapatnya yang mana. Kalau pendapat yang pertama wajib membaca, wajib dibaca. Kalau pendapat yang kedua sudah diam. Kalau saya memilih diam Zuh. Karena apa namanya sudah. Kalau mamumnya pada salat jari misalnya salat maghrib, rakaat pertama dan kedua maka mamumnya diam. Tapi pada rakaat yang ketiga dan salat maghrib, maka mamum wajib membaca Al-Fatihah karena itu sudah sendiri ya. Paham ya? Allah taala di kalau misalnya kita ada dan dia mendapati salat jahriyah maka dijaharkan misalnya rakat yang kedua Ada salat subuh dia dia terlambat iya kan dapat satu rakaat pada salat subuh maka rakaat yang kedua Sunnahnya dijaharkan baca Al-Fatihah dan surah dijaharkan nah, pada salat uh, syibullahu taala ba Se veste, da sem lahko tegel, ko je bila ta ta teden vlažna,